Siapa yang tidak ingin memperoleh yang terbaik dalam hidupnya Setiap dari kita pasti ingin hidup enak, pendidikan yang tinggi, kekayaan materi dan jabatan yang tinggi Namun benarkah setelah mendapatkan itu semua lantas membuat kita bersyukur Atau kita malah dilalaikan dengan dunia dan selalu merasa kurang Harta dan jabatan yang kita miliki tak lantas menjadikan kita hamba yang bersyukur Bahkan kita bisa menjadi kufur Kemudian, jika kita belum diberi kekayaan dan kesuksesan, kadang juga kita tidak dapat menyukuri apa yang ada. Kita suka lupa bahwa yang sedikit itu juga merupakan karunia dari Allah Taala. Harta yang sedikit tidak membuat kita bersyukur. Padahal jika kita mau menerima pemberian Allah dengan kona'ah dan bersyukur, maka kita akan diberi tambahan nikmat lagi yang tidak kita duga. Oleh karena itulah, kita semestinya belajar untuk menjadi hamba yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sebaliknya, jika kita kufur terhadap pemberian Allah, maka Allah akan cabut semua kenikmatan yang kita miliki. Barulah kita sadar dan menyesal dengan perbuatan kita. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang sangat uh, berbahagia ini tentu saja. Pemirsa Nirmati Allah, damai insya'aku kembali hadir menjumpai anda. Kali ini kita disiarkan secara langsung dari Masjid Jami'ar Rahmah Jalan Pahlawan Rempohaci Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa yang dirimati Allah dalam segmentasi kali ini, dalam episode kali ini, kita akan mencermati sebuah skenario Allah yang sangat agung sekali. Kita diciptakan di dunia ini, diturunkan di dunia ini telah ditetapkan kodarnya, ukuran-ukurannya oleh Allah, ada sebagian orang yang dilebarkan, jalan mencari rizkinya sehingga dia bisa mendapatkan banyak sebagian lain disempitkan, disulitkan tetapi ada juga orang yang diberikan rezeki begitu banyak masih saja merasa kurang, tetapi ada juga orang yang diberikan secukupnya rezeki dia merasa bersyukur, tapi jangan salah ada juga yang justru berburuk sangka kepada Allah, disinilah kita harus memaknai skenario ini atau yang biasa dalam terminologi agama Islam disebut dengan Kona'ah Kita harus mau menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita Itulah yang menjadi tema bahasan kita Merasa cukup atas pemberian Allah Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz Zaitun Rasmin Ustadz Aam Aminuddin Dan Ustadz Fikri Haikal MZ Dalam Damai Indonesiaku Yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin was salatu salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd para jemaah dan pemirsa damae indonesiaku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dunia Adalah tempat untuk kita Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia adalah Tempat lewat kita Karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis Menegaskan Kun fid dunia Ka'annaka gharib al abir sabil Ya itu hadis sahih Jadilah di dunia ini Seperti Orang yang melancong Ya atau orang asing jadi dunia ini bukan kampung kita betul ya kita di sini sementara saja baik dianggap seperti orang asing atau seperti orang yang lewat turis yang lewat dan ini tentu punya makna kalau dunia ini bukan tempat asli kita tidak pantas seluruh umur kita dihabiskan di sini betul? Ya, kita harus menggunakan umur kita untuk kehidupan yang lebih kekal di sana tempat asli kita lahial hayawan itulah kehidupan yang nyata dan karena itu di dunia ini harus ada sifat rido sifat kenaan atas apa yang Allah swt berikan pada kita dari kehidupan dunia ibaratnya kalau bapak dan ibu lagi bepergian ya lagi bepergian misalnya kemana yang mau nih ya ke Eropa atau ke Saudi nih ya ke Saudi ya untuk hajat atau umroh itu bapak dan ibu bawa semua bah apa Bawa semua barang-barangnya hartanya atau cukup bekal saja, bekal saja kan? Maka harusnya di dunia ini juga begitu. Bekal itu Allah berikan pada kita, ya Allah berikan. Ada yang diberikan banyak bekalnya, ada yang sedikit, ya. Itu tiada lain adalah ketentuan dari Allah swt. Arzak yang Maha pemberi rezeki. Tapi sudah dijamin semua manusia bahkan makhluk hidup pasti ada rezekinya. Wa mamin dabatin fil ardi illa ala Binatang melata pun ada rezekinya. Karena itu tidak perlu seseorang selalu merasa kurang terhadap rezekinya. Apalagi kurang karena melihat tetangganya, karena melihat temannya. Kalau begitu akan hilang ridha dalam hatinya dan kemudian dia tidak menjadi orang bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur itu rezekinya akan selalu berkurang. Ya. Walaupun secara lahiriah kadang-kadang bertambah. Nah, ini ada kisah yang menarik. Ya. Dari hadis yang sahih muttafaqun alai. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, minta sesuatu, minta diberikan hadiah dari dunia ini. Nabi salam tegaskan memang dunia itu disukai oleh jiwa manusia. Tetapi ingat, wahai hakim ini sahabat namanya hakim bin hizam, ya radhiyallahu anhu, wahai sahabat ajmain. Kalau kalian menginginkan dunia ini bisa khawati nafsin, artinya dengan jiwa sederhana tidak tamak, ya burikalahu fihi akan diberi berkah. Diberi berkah padanya sedikit pun menjadi begitu banyak manfaatnya. Tapi sebaliknya, kalau dia menginginkannya bi nafsin, artinya dengan tamak maka ini akan menyebabkan tidak akan diberi berkah. Maka dia akan selalu merasa merasa rugi, ya merasa sedikit. Dan ini ada kisah lagi, tiga orang dapat harta karun karena tidak adanya kadaa, ah, maka ketika satu orang diantara mereka diutus membeli makanan. Eh, dua orang itu beli makanan Yang tinggal ini mengatakan Wah kalau dibagi ini jadi kurang nanti Padahal banyak banget Maka dia beli, dia taruh racun ya Di makanan yang ada Di sama dia Dengan harapan temannya nanti dua Kalau datang makan semuanya mati Yang dua juga berpikir Kita bagi dua aja ya Nanti begitu datang kita bunuh teman kita Begitu datang dibunuh yang jaga tadi dan setelah itu mereka makan makanan yang sudah beracun semuanya mati iya hanya karena tamak tadi itu tidak ada qanaah ya tidak ada rasa puas terhadap apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat buruk dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat buruk itu dan justru punya qanaah punya kepuasan punya rasa ridho kepada Allah SWT terhadap apapun yang dibagikan kepada kita. Baik, terima kasih Gai Pemirsa yang diremati Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan mencoba dalam dialog kita sesaat lagi bersama guru kita, Ustadz Zaitun Rasmin, yaitu tentang makna atau terminologi daripada kona'ah itu seperti apa. Dan semestinya bagaimanakah kita melakukan. Kita sering mengatakan bahwa Allah memberikan kita cukup, tetapi sebagian lain orang mengatakan relatif cukup dalam perspektif apa. Insya Allah, itu yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. وَأَنتَ ذَا الْقُرْبَةِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَنْ تُبَذِّرَ تَبَذِّرَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Baik, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami main saku yang mengangkat tema tentang Merasa cukup dengan pemberian Allah Dan ini memang kita sengaja mengangkat tema ini, ini karena sangat penting sekali yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Karena kita diberikan Allah diberikan oleh Allah rezeki yang menurut Allah Allah kan tahu tentang kebutuhan kita Tapi kita merasa bahwa itu belum cukup Nah sekali lagi Kiai, bisa dijelaskan Sebelum ya. kita masuk lebih dalam lagi Cukup itu seperti apa, ukurannya ya. seperti apa Makna daripada kona'ah itu sendiri terminologinya apa? Iya, jadi kona'ah ini benar-benar selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dengan apa yang Allah berikan ini, baik yang secara lahiriah uh, eh secara azalia ya, sudah diberikan kepada Allah kepada kita ya dari hal-hal yang merupakan potensi diri. Begitu juga dengan rezeki di dunia ini. Nah, kalau bicara rezeki, itu bisa dua, bisa misalnya pemberian dari orang tua kita lalu dari hasil usaha kita ya maka qanaah ini adalah orang selalu merasa bersyukur dan merasa cukup apa yang didapatkan dari usahanya makanya ini bisa bertingkat-tingkat ya ada orang yang misalnya diberikan banyak dia qanaah ada yang diberikan sedikit dia dua qanaah ya di situ dan qanaah ini adalah sikap jiwa Dia berbeda dengan kesederhanaan. Hmm. Nah, kesederhanaan ini termasuk dengan zuhud. Yeah, yeah, itu yeah. nanti sikap lahiriah. Iya. Okay. Misalnya okay. seseorang uh, punya sesuatu yang bisa dia manfaatkan, okay. dia tidak manfaatkan hmm. karena ingin zuhud. Hmm. Ya, bisa dia makan lebih daripada itu, tapi dia dia oh. uh, dan zuhud okay. ini uh, ada nuansa. Membina diri begitu keras Kehati-hatian Tidak ada kehati-hatian Tetapi dia lebih dalam lagi iya, Makanya tingkatannya iya. lebih tinggi iya. Cuma secara umum bukan itu yang dianjurkan mm -hmm. ya. Mm -hmm. Itu hanya bagi orang-orang tertentu Yang ingin memproses iya, dirinya iya, Kepada iya, tingkat iya. yang lebih daripada itu Yang umum karena karena inilah sebetulnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW mm -hmm. Misalnya Nabi SAW mm -hmm terkadang beliau tidak makan sehari semalam kadang-kadang berhari-hari karena pas lagi tidak ada rezekinya tapi Nabi tidak pernah mengeluh ya Allah ya, ya tapi ya suatu Allah. ketika Nabi saw minum susu makan daging iya makanan yang enak dan pernah Nabi saw memakai pakaian yang indah jadi tergantung mana rezekinya ya Allah ya Allah nah di sini kalau hmm. untuk orang kaya kelihatan eh, apa akan nampak sekali kanaah itu hmm. kalau mereka rajin untuk berinfak hmm. ya justru output yang real yeah, itu sebenarnya yang really ini kalau dia orang kaya <laughs> dan <tuk> ada kanaahnya dilihat rajin berinfak atau tidak iya, iya. kalau dia berinfak itu tanda-tanda dia kanaah hmm. karena dia merasa cukup apa yang dia pakai iya, iya. ya bukan berarti Dia tidak memanfaatkan, dia yeah. memanfaatkan. Dia bisa saja pakai mobil yang mahal, ya. Yeah, yeah. yeah. hmm. Tetapi sebagian hartanya dia yeah. Bahkan kadang-kadang kalau diperlukan mobil mahalnya juga diinfakan. Ya, yeah. ada orang seperti itu Gaya. Ada yang seperti itu. Yeah. Dari zaman Nabi ada, yeah. dari zaman sahabat. Ada seperti itu Nah kiai kalau kita melihat dari ya. kasus yang dicontohkan oleh Rasulullah Artinya ya. seorang Rasul, kekasih Allah Sebenarnya Allah bisa saja melimpahkan kepada Rasulullah Harta seperti Nabi Sulaiman Itu bisa, tetapi Allah memilih Rasulullah untuk hidup amat sangat sederhana ya. Nah ini ada ada rahasia apa ini? Kaya? Nah jadi Nabi SAW pertama ada kana'ah mm -hmm. Yang kedua Nabi SAW juga memilih jalan hidup zuhud oh, okay. Tetapi Nabi SAW terkadang tadi itu memanfaatkan rezeki ini hmm. untuk ditunjukkan ya hmm. sebagai tanda syukur pada Allah karena salah satu tanda syukur itu adalah memanfaatkan rezeki dari Allah hmm. sebagaimana mestinya dan Nabi SAW itu sebenarnya orang kaya iya iya dari keluarga kaya pamannya orang kaya betul, dan betul, juga betul, ada ganima itu oh, untuk iya, Nabi SAW betul, iya, ya, itu Allah. 20% puluh itu untuk Nabi SAW tapi memang sikap hidupnya ditunjukkan sikap seperti, hidupnya itu. seperti itu mm -hmm. ya jadi Uh, orang kaya yang suka berinfak inilah san, contohnya, mm. ya orang yang punya kanaah dan Nabi saw. Nah, ada juga misalnya contoh lain, mm. istri uh, uh, Nabi saw, Aisyah, mm. mm. ya contoh kanaah. Suatu ketika pernah mendapatkan kira-kira satu karung lah mm. anggur, mm. ya. Lalu bertekad untuk membagikan anggur itu pada panger miskin, mm. ya. Tapi ada budaknya. Dia pikir nih kalau dibiarkan, habis semua nih, kita gak makan, maka dia simpan kira-kira satu kantong plastik, kira-kira oh. <laughs> ya kalau sekarang. Terus kemudian setelah dibagi, ternyata habis dibagi yang ada sama Aisyah, orang -orang. sore hari tiba-tiba tuh budaknya datang bawa korban, kata Aisyah dari mana? Dia bilang tadi aku umpetin, ya, aku sembuhkan. Karena kalau enggak kita nggak makan lagi. Aisyah bilang kan cukup satu tangkai atau dua tangkai buat Allah, ya Ini tanda kana, ya. ya, Allah, ya jadi mau berbagi. Jadi tidak tidak tidak cukup kalau ada ramadhan saya kana lalu tidak berbagi itu intinya itu outputnya itu yeah, yeah. orang kanaa kalau dia mampu berbagi yeah. kalau dia tidak mampu miskin mm -hmm. dia tidak akan minta-minta. Nah seperti Masya hadis Allah. yang tadi itu hadis yang tadi saya ceritakan itu itu muttafaqun alaih yeah. ya dari sahabat Hakim bin uh, Hizam Nabi saw sampai menegaskan itu ya pada ujung hadis yang sudah, sudah hafal sebetulnya mm -hmm. aliyadul uliyah khairuminaliyadisufla mm -hmm. tangan di atas mm -hmm lebih baik daripada tangan di bawah. Hmm. Karena kalau orang itu miskin hmm. atau tidak mampu lalu bisa menahan diri hmm. ya tetap berusaha mendapatkan walaupun hmm. kurang hmm. itu namanya qanaah hmm. ya, hmm. menahan diri dari minta-minta. Iya, -minta. artinya ee uh, Paparan Kiai ini semakin menegaskan orang-orang yang memusuhi Islam barangkali ya. mencoba untuk merendahkan Islam. Itu buktinya Islam juga di dunia juga mereka sederhana sementara orang-orang kafir mendapatkan apa yang mereka ya. dapat. Nah ini ya, itu salah paham. Ini bisa dijelaskan dari Dan sini. Dan jangan kan, lupa Islam sebetulnya menyuruh kita bekerja keras. Iya, iya, iya. Kalau bisa jadi orang kaya, justru iya, Islam menyuruh iya, kita jadi orang kaya. Iya, iya. Jadi karena itu pada dirinya, pada jiwanya. Latihan jiwa sebenarnya. Iya, itu, iya latihan bayang, jiwa karena itu jadi bekerja keras, banting tulang. Tapi apapun hasilnya dia puas mm -hmm. dia uh, ridho mm -hmm. temennya dapat lebih banyak dia mm -hmm. ridho mm -hmm. ya dan kalau sudah dapat banyak dibagi itu itu jadi karena ini justru berefek sosial yang luar biasa, luar biasa. dan karena ini pada dua jurusan orang kaya kena orang miskin juga kena iya, iya, iya, iya. itu karena itu iya. nah kiai okay. kemudian Ketika kita sama-sama memahami bahwa Allah sudah menciptakan kodar-kodar, orang ini terlahir dengan ya. seperti apa, dari rahim siapa, Betul. kemudian hidupnya seperti apa, Betul. artinya dalam posisi kita merasa berbicara tentang kecukupan hidup, ya. ini kan sifatnya relatif, ya? Nah, apakah ada koridor-koridor yang sangat tegas memastikan bahwa ketika dikatakan cukup itu seperti ini, ya. nah itu seperti apa? Ya? Jadi, rasa yang cukup itu sebetulnya ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Kalau dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang miskin, cukup itu adalah mungkin setingkat saja di atas mereka. Iya, okay, okay. bukan bermewah-mewahan. Yeah, yeah, ya, yeah, seperti yeah, itu. Yeah. Itu kurang lebih di yeah. suatu ukurannya. Mm. Tetapi kalau dia hidup di masyarakat, seperti sekarang masyarakat modern, mm. tidak mengapa. Mm. Orang kaya yang kena'ah, kemudian punya mobil mewah itu enggak mm. masalah, mm. sebab memang keadaan masyarakatnya. Yeah, yeah. Tapi, Dilihat daripada efek sosialnya Baik. tadi itu Yang mm -hmm. kedua mm -hmm. adalah Bagaimana orang itu Benar-benar selalu berusaha mm -hmm. yang halal mm -hmm. Itu intinya mm -hmm. Kalau berusaha Bekerja Masya mencari Allah, rezeki Allah. halal itu karena Hati-hati betul Kalau banyak harta banyak berinfak Tapi tidak halal itu bukan karena Itu justru tidak percaya Pada rezeki dari Allah SWT Artinya Islam adalah agama yang Sempurna biasa, di, semua lini, di semua lini Ketika Allah ya. memerintahkan kita untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya bukan Betul. untuk diri sendiri Betul. tetapi tujuknya adalah dengan berbagi ya. kemudian ketika dia disempitkan rezekinya dia bersabar Betul. nah artinya tidak ada yang rugi dalam hal ini kayak contoh kanaa lagi ya, ya, seperti ya. Salman uh, Al Fari si Radioloh itu sebagai gubernur punya gaji yang sangat tinggi hmm. tapi karena ada kanaa itu itu berimpaq lalu ya, dia ya, juga ya, bekerja ya, ya. ada juga pendapatannya yang cukup untuk dibahkan dia dan keluarganya. Baik, ya. Kemudian ya. juga pemirsa pasti ingin mengetahui lantas bagaimanakah kita melatih diri agar ya. kita sampai dalam level Kona Nah, ini memang harus selalu dari awal, ya. Terbiasa dari anak-anak kita didik tidak cemburu pada saudara-saudaranya. Itu yang pertama, ya. Kita selalu ingatkan bahwa setiap orang itu ada rezekinya. Lalu kemudian Kita beri contoh bahwa sebetulnya yang semua kita miliki ini tidak semua kita gunakan. Dia di rumah, anak-anak tuh perlihatkan mainannya begitu banyak, dia tidak mainin kecuali ini. Ibu-ibu ada banyak perhiasan, pernak pun di rumahnya tidak digunakan. Ya ini harus selalu diingatkan betapa pentingnya qana'ah itu ya. Artinya apa-apa yang Allah berikan ini kita harus lihat fungsinya ya. Maka gunakanlah sesuai dengan fungsinya maka anda akan menjadi orang yang paling kana'a ya, ya. sebab ya. orang yang tidak ada kana'a itu itu memang hanya ingin memenuhi keinginannya betul, betul, bukan betul, kebutuhannya betul, betul, betul. dan ini problem masyarakat kita sekarang ya, ya, termasuk ya. Uh, sayang sekali betul. di dunia Islam betul. konsumerisme itu menjadi tinggi nah, karena betul, ya. bukan lagi kebutuhan ya, ya, ya, ya, ya. tapi keinginan, keinginan, selalu ingin memenuhi keinginan ya, ya, ya. banyak yang kita tidak perlukan kita beli ya. Sementara di sekeliling kita ada orang miskin, perlu dibantu, ada dakwah Subhanallah. Subhanallah. yang harus disupport ya. Nah kita tidak kesana, sayang sekali yeah. urusan dunia kita berlomba-lomba, tidak ada kana. Urusan akhirat, buru-buru kita kana, baru sekali pengajian sebulan, <laughs> udah merasa paling alim. <laughs> Padahal harusnya kalau dalam urusan agama benarik, ya benarik. jadi urusan agama dan uh, ilmu dan ibadah yeah. tidak boleh ada kanaah yeah, yeah, harus yeah. selalu berlomba-lomba totally ah, totally. cari, cari. rezeki sebanyak banyaknya cari ilmu sedalam-dalamnya yeah. begitu dapat kita bagi, kita bagi. Allah ya, akbar begitu sempurna agama ini baik Allah terima kasih dan pemirsa yang terima Allah dalam segmentasi berikutnya nanti insya Allah Ustadz Fikri akan menyampaikan tema yaitu tentang merasa cukup adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah tetaplah bersama kami Damai dan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita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 İnna Allah la yuhibbu'l mufsidin Anda masih bersama kami, Damai Nusaku, yang mengangkat tema tentang merasa cukup, merasa syukur dengan pemberian Allah atau yang tadi dijelaskan oleh guru kita, Kona'ah. Nah, tentu saja berbicara tentang masalah cukup, kurang, semuanya dikaitkan dengan masalah dunia. Nah, dalam segmentasi berikutnya ini, Ustadz Fikri akan memaparkan kepada kita bahwa kemewahan dunia ternyata bukanlah ukuran Allah memberikan rizki yang banyak kepada kita. Silakan, Silahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para alim ulama, para kiai, mobil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Humaidi, mataanullah bitolli hayati. Yang saya hormati pengurus dan DKM Masjid Ar-Rahmah Rempoa Tangerang Selatan. Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, saudara-saudara para pemirsa TV One di mana saja, menerima dan ridho apa yang menjadi ketetapan Allah, itulah kenaah. Rezeki bukan soal banyak dan sedikitnya, tapi menerima dari cara memperoleh yang baik dan halal itu karena ah tuh umumnya kita manusia selalu beranggapan bahwa banyak harta orang yang kaya dulu satu hari Abizar pernah ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abizar lah baik ya Rasulullah Apakah kamu menyangka bahwa orang kaya itu orang yang banyak harta? Oh tentu ya Rasulullah Dengan harta dia bisa membeli apa saja Banyak uang ia bisa melakukan apa saja yang ia suka Nah ini kebanyakan orang konsepnya seperti ini nih. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan uang banyak hal yang dikerjakan bisa dikerjakan orang uang tuh memegang peranan penting nggak percaya liatin aja apalagi zaman sekarang nih kulit keriput bisa dikencengin uang tuh bener ya hidung pesek lewat operasi plastik tuh nggak percaya lihat aja aki-aki keriput kalau habis dapat duit gusuran lagunya lenjeh lagi tuh Duit nih duit Tapi yang diajarkan islam Bukan gitu Abizar ditanya oleh baginda Nabi Berarti Kata baginda Nabi Abizar Kalau begitu orang yang miskin Orang yang nggak punya harta Tentu ya Rasulullah Miskin apa yang dia mau beli Apa jawab baginda Nabi Abizar Ketahuilah bahwa kekayaan itu adalah datang dari hati kekayaan adalah kekayaan hati dan kemiskinan adalah kemiskinan hati kalau hatinya lapang kalau hatinya bersih biar hidup pas-pasan insyaallah bahagia kenapa? sumber kebahagiaan, sumber kekayaan di hati tapi biar apa aja punya kemana aja dia sampai mau apaan aja ada hatinya berat hidupnya sumpek betul kira-kira mendingan mana kaya hati apa miskin harta Hai mendingan kaya hati kaya harta lu suruh milih aja kegebut Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin Yang saya hormati Tadi guru kita sudah menjelaskan Kona'a itu adalah sesuai kebutuhan Bukan keinginan Begini nih Yang namanya keinginan Kita nih manusia banyak banget Betul Keinginan boleh namanya orang hidup Yang kagak boleh kan punya keinginan Kalau orang udah mati Iya, gue cuman ngomong doang Lo <luluh> lu nyautin molo lu. Manusia punya keinginan Boleh Dan itu wajar Tetapi yang harus diperhitungkan adalah Keinginan sesuai nggak sama kemampuan hey. Hey. <luluh> Nah, kan kadang-kadang kita kagak ngukur keinginan nggak sesuai dengan kemampuan nah timbulnya berak tuh insyaallah di segmen berikutnya saya bahas penyakit berak nih hati ibu bapak, saudara-saudara maka kona'ah itu menyesuaikan antara keinginan dengan kebutuhan yang disampaikan guru kita kalau kita cangkir kalau kita cangkir tahu diri dah jangan pernah minta air seember cangkir minta air seember buat apa lebihnya sayang-sayang mubazir syukuri terima nikmat yang Allah berikan kepada dia kalau emang cangkir udah apa adanya yang penting hidup ibadah yang disampaikan guru kita itu, nggak usah ngarep Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Itu sebabnya menerima dan rito apa yang diputuskan oleh Allah Maka orang kona'ah jauh dari sifat putus asa dan kecewa Orang kalau udah kona'ah, nerima apa adanya jauh dari kecewa dan putus asa Sekarang kita lihat fenomena kehidupan. Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, kona'ah itu secara universal men bisa menerima. Dalam artian bukan cuma sekedar menerima, tapi menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Eh, ini mas masuknya syukur nih. Kita dianugerahkan harta orang yang kona'ah terhadap itu menggunakan hartanya untuk jalan Allah Menggunakan hartanya itu untuk banyak ibadah Kadang-kadang kan kehidupan kita di masyarakat sering terbalik Kona'ah kalau lagi susah Oh kalau lagi susah tanggung bulan rajin banget ke Masjid Ar-Rahmah nih Begitu awal bulan gaji udah keluar, ngelihat masjid, melengos aja melengos. Ini bukan di Rempoak, di Perancis. Baik, terima kasih Ustaz. Dan dalam segmentasi berikutnya tadi seperti yang dikatakan oleh guru kita bahwa konaah adalah ketika kita diberikan rizki oleh Allah dan tentu saja Allah Maha tahu kebutuhan kita bukan keinginan kita jadi Allah memberikan kebutuhan kita dan kita menggunakannya untuk beribadah itulah orang konaah yang sempurna Lawannya tentu saja adalah tamak nah kita akan memaknai tamak itu seperti apa dan apa saja bahaya daripada tamak selepas pesan-pesan yang berikut ini damai Indonesiaku. Ibu Bapak, Saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Buat mereka para penguasa dan orang-orang kaya, menggunakan pengaruh jabatannya dan harta untuk memperbanyak ibadah, itu kona'ah. Pak, di Sonono, ada orang kaya, Pak, duitnya banyak. Cuma sembahyang kagak mau, puasa aja ogah. Ama ngaji, kalau ngaji ikut pengajian, jidatnya bertanduk pak. Cuma duitnya banyak aja banyak. Bagaimana? Nah ini lagi-lagi ilmu tauhid nih. Dalam ilmu tauhid disebut istidroj. Kalau ada orang diberikan harta pengaruh jabatan yang begitu besar, dia tidak gunakan jabatan itu memperbanyak ibadah, namanya istidrot, istidrot itu diulur kayak dulu kita kalau habis musim hujan tuh mancing di selokan mancing lindung tuh mancing lindung kail kita kasih cacing, kita ulur-ulur biar lindung makan begitu digigit sama lindung sama belut, belum kita tarik tuh kenapa? kita ulur dulu tuh Supaya apa? Tali pancing itu tanek di tenggorokannya belut Begitu kita ulur, tali kancing sudah tanak di tenggorokannya Baru kita betot Maka orang kaya, pejabat-pejabat penguasa Yang tidak menggunakan kekayaan dan kuasanya Untuk memperbanyak ibadah dan kemaslahatan rakyat Dalam ilmu tauhid disebut Lu yang ngomong lu ya lu Makanya kalau ntar ketemu sama orang kayak begini nih, papagan di jalan, dalam hati aja ngomong, lindung loh Dalam hati, jangan kenceng-kenceng, ntar dia dengar berabe soalnya. Lagi diulur tuh oleh Allah, diulur. Ayo udah terus lo, memperbanyak maksiat, memperbanyak dosa. Dikasih anugerah, dikasih nikmat, dikasih kesehatan, makin jauh, makin jauh, makin jauh. syariat ditinggalkan, diulur sama Allah. Kucing tuh kucing apa hidupnya kagak seneng kucing tuh kan seneng makan di mana aja tidur di mana aja kawin di mana aja berisiknya bukan main lagi tapi belum pernah kita tahu kucing ada kuburannya tuh diulur oleh Allah Maka hati-hati kita harus introspeksi diri diberikan jabatan diberikan kekuasaan diamanatkan oleh Allah kona'ah apa tidak kita harta kita makin banyak pengaruh kita makin luas makin kona'ah enggak kita sama Allah kalau kita gunakan itu untuk memperbanyak ibadah dan untuk kemaslahatan umat kita kona'ah tapi kalau kita menyebabkan makin jauh dari ajaran syariat ah hati-hati jatuhnya istidroj Uy lindung ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan jadi menerima karena meyakini bahwa itu ketetapan Allah yakin bahwa itu ketetapan Allah dan harus digunakan di jalan Allah yakin ketetapannya Ibn Masud pernah mengatakan Yang namanya yakin tuh ada tiga. Pertama, Allah diyan nas bisuhtillah. Orang yang yakin akan ketetapan Allah, dia tidak mencari ridho manusia dengan mendatangkan azab dari Allah. Orang yang yakin bahwa ketetapan datang dari Allah, dia nggak bakalan begitu tuh. Allah turdiyan Allah nas bisukhtillah Tidak mencari keridoan manusia Dengan mengundang kemurkaan Allah Satu Yang kedua Allah tahsudan nas Allah tahsudan ahada Birizkillah Tidak hasud Dengan rejeki yang Allah berikan kepada orang lain nih masuk nih Konaah itu hati, maka ini bagiannya dari tauhid, tidak hasut, iri, dengki dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Orang yang konaah, dia malah seharusnya ikut seneng dan gembira. Lihat tetangganya beli motor. ah, Alhamdulillah, tetangga kita beli motor ya. Siapa tahu, kapan-kapan kita boleh minjem. Ah, tuh, tetangga yang konak, ah, kaya begitu tuh. Hey. Hey. Kona'ah. Lihat tetangganya dapat rezeki, Dia ikut gembira dan senang. Ah, kapan-kapan kita boleh minjem. Tetangganya beli mobil. Alhamdulillah, tetangga kita beli mobil kapan-kapan kita bisa minjem tetangga punya duit banyak alhamdulillah tetangga saya duitnya banyak ah kapan-kapan bisa tetangga kita punya bini baru alhamdulillah <tik> yang itu jangan yang itu Ibu bapak, saudara saudara kaum muslimin, tidak hasud dengan rezeki yang diberikan kepada Allah. Lah kan kadang-kadang kita nih penyakit hatinya muncul. Melihat orang lain dapat nikmat, kita nggak seneng Mulai deh ngoprek-ngoprek. Bikin pengajian, sebelahnya lagi bikin dangdutan umpama lah umpama lah <gülüyor> Ibu bapak saudara saudara kaum muslimin yang saya hormati Allah tahsuda sudah ahada beri tidak hasud iri dengki atas nikmat yang diberikan orang lain Kenapa? Dia yakin kok ketetapannya datang dari Allah Maka orang yang yakin atas ketetapan Allah, dia enggak butuh orang lain Orang Kona'a yakin atas ketentuan Allah, enggak perlu, enggak meminta-minta orang lain Orang yang Kona'a ujungnya dia bisa ifah Apa itu ifah? Menjaga kehormatan diri, tidak mengemis, menghibah, dan meminta-minta kepada orang lain Ini harus kita fahami, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia. Manusia yang ifah bisa menjaga harga diri dan kehormatan kita. Baik, terima kasih Ustaz Pemirsa terima kasih Allah, khususnya pemirsa yang ada di rumah juga, kami persilakan untuk mempersiapkan catatan, karena sesaat lagi Ustaz Aam dengan papan yang telah kami siapkan akan menjelaskan secara terminologi bahasa atau masalah semantik tentang Kona'ah. Tetaplah bersama kami, damai Indonesia. Club. çatı, setirat nefasmu, seluru hidbumu, semoga diberkahi, Allah, bersabar, taat Allah, Menjaga keikhlasan seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah kau jadikan kami Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema Yaitu tentang Kona'ah Merasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Dan Alhamdulillah guru kita Ustaz Am Aminuddin telah hadir tengah kita Beliau nanti akan memiliki salah satu hadis Yaitu tentang masalah Kona'ah Dan silakan pemirsa dari rumah untuk nanti menuliskannya Apa yang bakal beliau jabarkan Silakan Yay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat. lahir apa cuma batin? Sehat lahir. Ibu boleh saya tanya tapi jawab dengan jujur Ibu pernah enggak satu saat Ibu diberi uang sama suami biasa bulanan ya. tapi enggak cukup lihat dompet suami itu tebel merah semua Hai ambil dua ambil tiga lembar pernah enggak Lebih baik jujur, karena jujur itu lebih mahal dari sebongkah cinta Oke, okay. enggak pernah Tapi kalau boleh saya tanya, boleh enggak Pak? Boleh enggak? Boleh Oke, okay. zaman Rasulullah ada kejadian Seorang istri cerita Ya Rasulullah, saya seringkali diberi oleh suami saya Nafkah itu sangat minim sekali, bahkan kurang untuk saya dan anak-anak saya. Tapi suami saya itu sebenarnya kaya, dompetnya tuh tebal. Ya. Bolehkah saya mengambil tanpa sepengetahuannya? Boleh, boleh. Ya, bolehkah saya mengambil tanpa sepengetahuannya? Ya. Kata bapak enggak boleh, kata ibu boleh. Nah, ternyata di dalam hadis itu Rasul mengatakan, ambillah, nanti dulu. Ya Allah, ambillah, ambillah yang paling tidak bisa mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Ini Rasulullah membolehkan itu karena suaminya pelit. Kan kalau suami ibu dermawan kan? Oh enggak. Jadi artinya begini. Nah ini ada kaitan dengan hadis yang akan saya bahas. Jadi kapan itu disebut kona'ah? Kalau misalnya penghasilan suami ibu 2 juta. Dikasih semuanya sama ibu. Nah ibu harus menerima apa adanya... Usahakan untuk cukup Bahkan suami ibu itu Untuk pergi ke kantor saja Mintanya ke ibu Jadi semua penghasilannya ibu serahkan Nah kalau udah begitu Ibu masih bisa nggak ngambil dari dompet suami ibu? Gak nah, ada di dompetnya juga Apanya yang mau diambil? Nah kasusnya adalah Suami ibu penghasilannya sebut saja per bulan 15 juta. Ibu dikasih 2 juta. Baru tanggal 10 saja udah habis. Nah, itu mah boleh intip-intip. Nah, itu yang dimaksud. Oke, okay. saya ingin membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Diriwayatkan oleh siapa? Itu hadisnya sahih. Jadi Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan Kod aflaha man aslama ya. Kod aflaha man aslama Sungguh beruntung orang yang sudah berislam Kata para ahli hadis Berislam di sini punya dua pengertian Berislam dalam arti sudah menganut islam Seperti kita-kita ini Atau berislam di sini Sudah berserah diri pada aturan-aturan Sekalipun aturan itu tak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kita berserah diri. Taat, patuh. Yang namanya taat dan patuh bukan hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu sudah jelas. Tapi pada aturan-aturan duniawi. Untuk mencapai kemaslahatan, seorang beriman itu wajib taat. Ada lampu merah, terobos. Kata istri itu, ayah lampu merah kok terus. nggak ada di quran nggak enggak ada di Quran tuh kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, ya. Nyalip, yah ya. Ting, ting, ya. Trak, trak trak ke kanan belok ke kiri. Ya. Ah, enggak ada di Quran, seperti itu. Orang berislam, orang yang tunduk, patuh, taat pada aturan, dia beruntung. Ya. Jadi aslama di sini punya dua pengertian. Pertama aslama tunduk, taat, patuh pada aturan-aturan agama. Yang kedua, aslama ini taat patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia selama itu untuk kebaikan dan kemaslahatan. Seorang mahasiswa ketika dia tepat waktu kuliah, dia mengerjakan tugas-tugas dari dosennya, dia aslama, tunduk patuh pada aturan yang membuat dia maslahat. Jadi kata Nabi, kod aflaha sungguh beruntung orang yang taat kepada atu, aturan baik aturan yang datang dari Allah dan rasul ataupun aturan yang dibuat oleh Manu tetapi aturan yang dibuat oleh manusia itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama itu aflaha ya lalu yang kedua kata nabi <tuh> waruziko ya kafafan ya dan dia diberi rezeki, di mana rezeki itu mencukupinya. Pak, Bu, sebenarnya rezeki itu bukan banyak. Kudu cukup. Mau beli apartemen, cukup. Mau beli mobil, cukup. Mau nyekolahin anak ke luar negeri, jadi yang paling penting rezeki itu bukan banyak, tapi cukup. Sekarang rezeki banyak tapi nggak kebeli. Ya? Jadi makanya kata nabi sungguh beruntung orang yang aslama yang kedua dia diberi rezeki dan rezeki yang Allah berikan kepada dia itu selalu cukup gitu Nah untuk cukup tentu kita harus pandai memanaj mengatur rezeki yang Allah titipkan kepada kita sebab kalau tidak pandai mengatur diberi berapapun habis ya kan Bu dikasih sejuta habis 2 juta 3 juta 10 juta 100 juta karena nggak bisa nge-manage nggak bisa ngatur jadi yang paling penting itu bukan seberapa banyak tapi seberapa bisa diatur rezeki bangsa kita tuh luar biasa kenapa tanahnya subur lautnya nomor dua terpanjang di dunia ya ikannya luar biasa tapi karena kurang bisa memanage tidak bisa ternikmati padahal kita ternikmati negara kaya tapi banyak yang miskin Kenapa karena tidak bisa manage, tidak bisa diatur makanya yang penting kata Nabi Ruziko kafafan kamu diberi rezeki dan kamu bisa mengaturnya sampai kamu merasa cukup ya baik terima kasih guys. Insya Allah nanti di segmentasi selanjutnya kita akan lanjutkan masih ada beberapa hadits drama Indonesia Iya, ibu bapak sahabat sahabat yang ada di rumah yang menyaksikan Damai Indonesiaku di TV One. Tadi saya sudah jelaskan yang membuat kita bahagia ketika kita berserah diri, taat patuh pada aturan. Yang kedua, ketika kita diberi rezeki dan kita mampu mengatur rezeki itu. Jadi jangan heran kalau ada orang yang diberi rezeki berlimpah, tetapi dia merasa kurang terus atau memang kurang karena kurang mampu mengaturnya gitu. Karena manusia itu diberi berapapun seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, emang tidak akan pernah cukup. Nah, yang ketiga ya waqonnaa Allah ya. Waqonnaa Allahu Dan Allah memberikan jiwa kona'ah terhadap apa yang diberikannya jadi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian yang membuat kita bahagia itu diantaranya yang ketiga kita memiliki jiwa kona'ah apa kona'ah kona'ah itu di dalam kamus-kamus bahasa Arab dikatakan ya kona'ah itu adalah rotia bima kusimalahu apa Rodia Bima Kusima Lahu Ridho dengan apa yang telah diberikan Ridho Menerima dengan apa yang telah Diberikan kepada kita Itu namanya Kona'ah Jadi kalau kita selalu ridho dengan apa yang Allah berikan Begini ceritanya Manusia itu disuruh ikhtiar Jadi Hidup ini begini, kita harus menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Orang beriman itu cita-citanya harus bagus. Coba, ada enggak doa yang tidak ideal? Semua doa itu ideal. Contoh di dalam surat Al-Furqan, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama." jadikan ya Allah kami imam bagi orang taqwa bukan jadi orang taqwa imam orang taqwa ideal tidak ideal contoh yang lain kata Rasulullah sallallahu wa sallam iza sa'al jannata fas'alul firdausa fa'innaha'al jannah kalau kau minta surga minta firdaus itu surga tertinggi jadi kalau kita minta surga harus ideal ya Allah berikan kepada hamba surga firdaus Pertemukan hamba dengan orang-orang yang engkau cintai para nabi siddiqin syuhada dan solihin. Jadi minta surga firdaus. Jangan begini, ya Allah beri saya surga. Kelas melatih juga nggak apa-apa ya Allah. Saya mah di halamannya juga udah cukup ya Allah. Cukup melihat ahli surga juga. nggak boleh, kata nabi kalau kau minta surga, minta firdaus. Itu surga tertinggi, ideal tidak? Ternyata Islam mengajari kita untuk punya cita-cita yang ideal tapi cita-cita saja nggak cukup harus dibarengi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh kerja keras makanya di dalam surat al-mulk ada firman Allah alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum amala siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya jadi Allah akan melihat ikhtiar kita kerja keras kita ibu bapak kita punya anak berjuang mendidik mereka Kerja keras, hasilnya bukan wilayah kita, kita mah ikhtiar Bapak-bapak cari rejeki, kerja keras, hasilnya bukan wilayah kita Jadi saya ingin menjelaskan kona'ah itu berasal dari cita-cita yang tinggi Kemudian dibarengi cita-cita itu dengan kerja keras, udah begitu apa? bingkai dengan doa Sebab tidak ada kesuksesan yang 100% Karena kehebatan kita Dibalik kesuksesan itu Ada ungkapan doa Doa terindah Dari orang yang menyayangi kita Atau dari diri kita Nah setelah kita punya cita-cita bagus Kita menapakinya dengan kerja keras Kita membingkainya dengan doa Hasilnya kita terima Itu Rodia bima kusimalahu Rido menerima Apa yang Allah beri Setelah apa? Ridho menerima apa yang Allah beri itu setelah apa? Punya cita-cita bagus, kerja keras, doa. Nah, baru terima. Ada mahasiswa, belajar sungguh-sungguh. Dia punya cita-cita bagus dalam sekolah. Belajar sungguh-sungguh, doa. Nilainya cek-cek-cek. Tidak cek, cek, cek. masalah, itu kona'ah. Mungkin itu bawaan la, lahir. <tuh> itu jadi seperti itu ya dalam hidup makanya yang namanya konaah itu Rodia bima Simimahu merasa Ridho dengan apa yang sudah ditetapkan ya kita diberi hidung seperti ini harus konaah tidak konaah kalau ibu punya uang terus dioperasi gitu jadi indaratan tinggi dikit berarti tidak konaah terus kalau gigi dirapihkan boleh tidak Nah kalau gigi dirapihkan mah ada kaitan dengan kesehatan. Jadi giginya itu ada yang menghadap masjidil aqsa, ada masjidil Haram, ya, ada masjid Nabawi. Jadi nggak jelas tuh gigi itu. Lalu oleh dokter gigi dikasih kawat supaya rapi. Ternyata gigi yang rapi itu membuat kalau kita mengunyah itu bagus. Tak itu mah boleh karena bukan tidak kenaah tapi supaya sehat gitu. Beda dengan hidung. Kalau hidung sih udah dataran rendah, ya udah terima aja. Ya kan? Itu kona'ah. Tapi kalau gigi masih bisa diperbaiki, perbaiki karena ada kaitan dengan masalah kesehatan. Begitu, ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi, ternyata kalau kita ingin bahagia kata Nabi, satu. Taati, ya. Aslama itu mengandung makna juga orang tuh sejuk dengan kita. Saya jadi teringat ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya. Rasul itu sedih. Begitu sedih, sampai disebut juga Amul Huzni, tahun duka cita. Dihiburlah oleh para sahabat. Ya Rasulullah, engkau masih bisa nikah lagi dengan wanita yang lebih muda, lebih cantik dari Khadijah. Ya. Kalau bapak kan, siap, saya nikah lagi. Kalau bapak. Kalau Rasulullah apa? Saya tahu ada wanita yang lebih muda, lebih cantik dari Khadijah. Tapi perlu kamu tahu, selama 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Sungguh Khadijah orang yang paling bermakna untuk hidup saya. Jadi Khadijah itu tipe yang aslama membuat orang lain tuh sejuk. Siapa di sini yang sejuk? Rasul istrinya eh, suaminya, Bu kira-kira suami ibu sejuk nggak oleh ibu? Walau alam, oke okay, nggak masalah. Nah jadi artinya kita ini bagaimana supaya bahagia, bikin orang sekitar kita sejuk. Saya ingin tanya kalau akhir salat kita itu. Assalamualaikum, asal maksudnya apa? Kalau habis sholat tuh kiri kanan tuh harus sejuk. Keselamatan untuk anda, keselamatan untuk anda. Jadi orang yang sholat itu tutur katanya baik, perilakunya baik, orang sekitarnya itu sejuk. Ya, itu aslama diberi rizki lalu rizki itu diatur, di manage sampai di dalam surat Al Furqan dikatakan orang-orang yang mereka kalau diberi rizki mereka menafkahkan. Mereka tidak boros dan juga tidak pelit Mereka itu mampu memanagenya dengan baik Dan yang terakhir tadi, selalu ridho dengan apa yang Allah berikan Kapan ridho? Setelah kita menggantungkan cita-cita Setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa, terima apa yang Allah berikan itu membuat kita bahagia Insya Allah Insya Allah baik terima kasih guys. pemirsa dan Allah Alhamdulillah ketiga guru kita telah menyampaikan sebuah ilmu yang sangat luar biasa sekali tapi saya yakin pasti dari paparan apa yang telah disampaikan tadi muncullah pertanyaan-pertanyaan Insya Allah kami persilahkan kepada para jemaah yang kami cintai dari Masjid Dita untuk mempersiapkan pertanyaannya kita akan sampai di segmentasi yang ketujuh sesaat lagi selepas pesan-pesan berikut ini Baik pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami Damai Dan sebelum kita akan memulai dalam segmentasi tanya jawab, kita akan terlebih dahulu saksikan kabar Islam berikut ini. Baik, selamat mengikuti. <Seksi> Lebaran Idul Adha, ratusan santri dan santriawan di Pondok Pesantren Ibad rahman diajarkan tata cara berkurban dan menyembeli hewan kurban sesuai aturan yang dianjurkan agama Islam dalam berkurban. Dengan metode pengajaran langsung, sebanyak 205 kambing dan 13 ekor sapi disembeli. Kami juga ingin mendidik karena kami melaksanakan uh, Idul Korban ini dengan cara yang uh, ...berstandar internasional higienis eh, dan seharga Bertempat di lapangan pondok pesantren, ratusan santriawan dan santriwati... ...diajarkan tata cara berkurban dan cara menyembeli hewan kurban. Dipandu oleh pimpinan pondok pesantren, para santri bisa melihat secara langsung... ...tata cara penyembelihan hewan kurban. Bukan hanya cara menyembeli hewan kurban saja, para santri diajarkan cara memilih hewan kurban yang layak... ...untuk dijadikan hewan kurban. Hewan kurban yang sudah siap diketahui bahwa hewan yang sudah cukup umur... ...yang usia hewannya satu tahun lebih. Dan hewan pun harus besar, sehat dan tidak ada penyakitnya. Di dalam Islam, satu ekor sapi atau kerbau yang dikurbankan cukup untuk tujuh orang. Sedangkan untuk satu ekor kambing, untuk satu orang... ...yang nantinya akan menjadi kendaraan orang muslim di akhirat nanti... Sedikitnya ada sekitar 13 ekor sapi dan 205 ekor kambing yang disembelih di pondok pesantren Ibad Ar-Rahman ini. Sapi dan kambing ini nantinya akan diberikan kepada warga sekitar yang membutuhkan di lingkungan pondok pesantren. Ya itulah tadi Pemirsa yang dari Mati Allah Jadi untuk damai nusaku pada episode-episode selanjutnya Anda bisa menyaksikan yaitu seputar kabar-kabar menarik tentang dunia Islam Baik kita buka kesempatan Di kesempatan kali ini kita akan ada dalam segmentasi tanya-jawab Telah siap dua penanya Kami persilakan kepada penanya pertama Bapak Mamuri Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ustadz yang kami hormati Setelah kita mendengarkan semua penjelasan tentang kona'ah tadi Kami ingin bertanya Bagaimana cara menumbuhkan sifat kona'ah Dan panduan apa yang ada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cara menumbuhkan sikap kona'ah Baik, kemudian Ibu Buraidah silakan, Ibu Duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya sebetulnya hampir sama dengan Bapak tadi e, Dalam sehari-sehari melaksanaan kona'ah itu sangat sulit yeah. Nah, Apa kira-kira kiat-kiat yang harus kita lakukan Supaya kita selalu kona'ah sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barangkali untuk Ustadz Aam Amerudin untuk pertanyaan pertama bagaimanakah cara menumbuhkan sikap konaah? Silakan. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya, <tuh> begini, sesungguhnya manusia itu terdiri di, dari tiga unsur, ada jasad, ada akal, ada kalbu. Jasad itu harus kita rawat, harus kita jaga karena jasad itu amanah Allah, ya. Akal harus kita jaga karena itu titipan Allah. Dengan cara apa? Kita sering belajar, belajar dan belajar. Kalau jasad apa diberi makanan yang halal dan toyib. Kalau akal diberi nutrisi ilmu. Nah, kalau kolbu, kolbu itu harus dipupuk. Dengan ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini sedang memupuk kolbu kita dari para asatidah tadi sudah mendapatkan pupuk-pupuk itu ya. Nah jadi kalau kita berbicara gimana caranya konaah sebenarnya yang harus dibetulkan yang harus diperbaiki adalah kualitas kolbunya karena ketika kolbu itu beres lurus nanti jasad dan pikiran kita juga lurus. Saya ambil contoh. Ibu kalau ibu beli kerudung karena kerudung ibu udah rusak atau pengen? Oh pengen, bukan karena udah rusak kan? Nah, jadi ketika kita mengatakan aku pengen beli kerudung, tapi kata hati itu ah yang di rumah juga ada lima dipakainya satu-satu. Kalau ibu tuh, akhirnya ibu ah tahan dulu tidak membeli dulu, mendingan ditabungkan untuk anak sekolah. Nah ini contoh sederhana. Jadi Kolbu itu sebenarnya yang akan menjadi panglima bagi raga dan pikiran kita. Itu sebabnya banyak doa yang harus yang oleh Rasulullah diajarkan kepada kita agar hati kita bersih. Robbana ala supaya lempeng hati kita. Ya mu libal kulub thabit kolbi ala dinika, ya. Beri kekuatan agar hati saya lurus, benar, gitu. Makanya kolbu itu akan menjadi eh, apa akan menjadi lokomotif bagi jasad hmm. kita. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita luas seluas samudra, seputih salju, seindah mutiara, maka nanti kita akan memiliki jiwa qanaah itu. Hmm singkatnya itu karena kalau didetilkan oh panjang banget <goloh> ada episode baru nanti ya, <goloh> ya, ya Ustadz Fikri barangkali bisa digambarkan dari pertanyaan ini artinya di sini ada berkaitan dengan masalah manajemen kolbu sekarang nah bagaimana how to manage kolbu itu sendiri ya saya menambahkan berarti benar dan pasti benar apa yang telah disampaikan baginda kita Nabi Muhammad SAW bahwa kekayaan hati itu sangat penting sebab hati merupakan panglima tetapi juga ada ikhtiar, ada usaha usahanya apa? kayak sore ini, petang ini kita hadir di majelis-majelis ilmu ini usaha kita dalam memupuk hati sebab hati panglima kalau hatinya kaya, insyaallah hidup bahagia tapi kalau hatinya sempit Mau tuh rumah dua hektar, tetap aja sempit. Kenapa? Hati sumbernya. Sebab itu dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu berkawan kita dengan para ulama, para asetiza, para guru-guru itu merupakan ikhtiar kita untuk memperoleh kekayaan hati karena disitulah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Ustadz Zaitun Azmin, ini menarik sekali, pertanyaan sesungguhnya sangat sederhana, tetapi ya. sebenarnya menarik sekali, sulit ya. untuk bisa melakukan kona ah. betul Lantas pertanyaan, bagaimana bisa orang masa sulit untuk pelaksanakannya? Ini? Uh, ini kan sudah disampaikan oleh guru-guru kita, tinggal uh, disempurnakan saja. Uh, salah satu yang paling penting uh, dari masalah ini adalah bagaimana jiwa kita ini bisa benar-benar penuh dengan keyakinan akan kefanaan dunia ini Dan akhirat yang pasti akan kita tuju, ya. Karena itu kalau mau mendapatkan kanaa, sering-sering ingat mati, ya. Sering-sering ingat mati. Jadi yang tadi sudah sampaikan tinggal saya tambahkan, saya sempurnakan. Ya kalau sering-sering ingat mati itu ada kanaa Allah, ya. Karena kita tidak akan selamanya di sini, kita akan meninggalkan ini. Jadi hal-hal yang tidak penting, bukan kebutuhan, ya. ngapain juga ditumpuk-tumpuk, ya? Tuh akan ditinggalkan. Mending diberikan kepada orang yang bermanfaat yang nanti amalnya yeah. nilainya menemani kita sampai di akhirat kelak ya betul, betul. makanya salah satu yang diingatkan kepada kita adalah jangan sampai panjang angan-angan beda mimpi beda cita-cita ya ya dengan panjang angan-angan yang orang suka berangan-angan itu yang berbahaya ya makanya kalau ibu-ibu ada kelihatan lamun diingatin ya jangan-jangan berangan-angan lagi nih ya membayangkan hal-hal yang tidak masuk di akal ya Nah itu uh, yang paling penting sebab namanya qanaah itu kan sebetulnya adalah sikap hati. Hmm. Ya, sikap hati. Jadi hati yang akan mendapatkan qanaah kalau sadar akan kefanaan dunia dan akhirat yang sudah dekat dan kita kekal di sana baik terima kasih guru-guru yang kami cinta yang telah menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik sekali insya Allah seperti apa yang telah dijelaskan tadi apa yang disampaikan janganlah sekedar kita tulis kita dengarkan tetapi mari kita buktikan bahwa Islam sesungguhnya bukan sekedar memahami tetapi kita merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari tetap bersama kami kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini segala ada Dalam hidupku, kusadari, samwa milikmu, kuhanya hambamu, yang baru dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu, untuk menggapai surgamu. Kerangiku dalam setiap langkah hidupku. Altyazı M.K. kalian dan uh, penonton dana Indonesia ku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bahagia dan ingin selamat marilah miliki qanaah. Yakni keridhaan, rasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa berikan pada kita. Tentu dengan tiga kunci. Ya. Keridhaan itu bukan berarti kita tidak bekerja, tidak berusaha. Rildo dengan yang diberikan oleh Allah SWT Setelah kita berusaha Tapi berusaha tidak ngeyil Apalagi menghalalkan segala Cara Yang kedua Mengatur Tapi tidak menahan ya. Jangan alasan mengatur Akhirnya menahan Itu tidak akan sampai pada Kana'ah yang sebenarnya Dan yang ketiga Adalah Kita Menghemat Tapi bukan pelit Ya Kalau tiga ini kita miliki, berusaha sungguh-sungguh, tidak ngeyel, tidak melakukan cara, mengatur, tapi bukan kemudian menahan, lalu kita berhemat, tapi tidak pelit, insya Allah menjadi hamba Allah yang kena'ah, yang bahagia dunia, dan selamat akhirat. Silahkan Mas Agung. Baik, terima kasih guru-guru kita yang telah menyampaikan sebuah tema yang sangat luar biasa untuk kesempatan kali ini. Dan pemirsa yang terima kasih Allah, demikian damai untuk uh, sore hari ini. Insya Allah di Sabtu depan kami akan hadir dari Masjid At-Taqwa, yaitu Perum Surya Mandala Jati Asih Bekasi, bersama Ustaz Jumharudin LC dan Habib Mahdi Alatas. Dan saya Kaya Agung Sulhak, beserta seluruh tempat kerja Damai Nusaku, serta pendukung acara ini Sarong Wadimor, tentu Sarong kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara para pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hajat kita diterima dan dikabulkan Allah. Estagfirullah elazim, estagfirullah elazim, estagfirullah elazim. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma arinal haqqa, haqqo warzuknat tiba'a wa arinal batila batila warzuknat tinaba. Allahumma aslih min fi salahihi salahul muslimin. Wa hliq manfi halakihi salahul muslimin Allahumma ja'alna minas su'adail makbulin Wa la minal asqiyah il martudin Allahumma gfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah tawqin azab an-nar Wa salallahu ala sayyidina Muhammadu wa ad-alihi wa sahbihi wa salim Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas na atas nama K.H. Haji Aam Amiruddin, K. Haji Zaitun dan Haji Fikri Haikal mengucapkan mohon maaf atas segala kehilafan Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq il aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.